Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kamaa hibbara robbuna wayardha wa asyhadu an ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwanal kiram rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan Pembahasan kita Dari kitab Al-Fiqhul-Muyassar Fi Daw'il Kitabi Was-Sunnah Pada pertemuan yang terakhir Kita masih dalam Pembahasan Kitab-Ussolah Bab Yang keempat Masuk pada masalah Yang keenam Sebelum kita masuk pada masalah yang keenam Ada sedikit tambahan faidah Tentang perkara yang terkait dengan Wajib-wajib sholat pada pertemuan yang Terakhir Yaitu terkait Dengan masalah Al-julus ya, Duduk Yaitu al-julus Baina sajidatain tentang duduk di antara dua sujud <tuh> yaitu apa hukum duduk al-iq'a duduk cara al-iq'a bain sajdatain yang dilakukan di antara dua sujud duduk ik'a itu ada dua macam duduk ik'a <tuh> Di dalam salat ada dua macam. Salah satunya terlarang. Dan yang lainnya mustahab. Sunnah hukumnya. Bagaimana cara duduk iqa'ah yang dilarang? Cara duduk iqa'ah yang dilarang adalah Dengan menempelkan Ilyahnya di lantai atau di tanah Itu bokongnya Iliah Atau pantatnya Menempelkan iliahnya di tanah atau di lantai Kemudian Menegakkan betis Menegakkan kedua betisnya Sambil meletakkan kedua tangannya di atas lantai Jadi duduk di atas lantai Dengan menegakkan kedua betisnya Dan sambil memegang atau kedua tangannya diletakkan di atas Lantai Atau di atas tanah Tergambar Nah, nah. Seperti duduknya Kalab ya. nah. Terganggar nah. Taib ini yang dilarang Muaim disebutkan seperti itu oleh para fukoha nah. Walaupun kita belum pernah melihat bentuknya namun cara yang seperti itu dilarang oleh fukoha kemudian yang kedua adalah meletakkan ilyahnya di atas tumitnya atau di atas kedua tumitnya Dan ini dilakukan di antara dua sujud, dilakukan di antara dua sujud. Dan inilah model yang kedua, inilah yang masnun al-mustahhab yang disunahkan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah nah. Kalau ini tergambar ya Meletakkan ilyahnya Di atas kedua tumitnya Dan ujung-ujung Jarinya menghadap Ke arah kiblat. Tergambar ini Nah Kalau ini tergambar enak Ini yang sunnah Ini yang biasa kita lihat Dan cara duduk seperti ini Boleh dilakukan Atau sunnah Bain sejidatain Di antara dua sujud nah, Ini duduk ik'ah yang dibolehkan Kemudian di sana ada bentuk duduk yang lain yaitu jalsatul istirahah duduk istirahat apa hukum duduk istirahat dan kapan dilakukan duduk istirahat. Di rakaat ke berapa? Jumhur para ulama alaihi mereka berpendapat disunnahkannya duduk istirahat, duduk istirahat. Nah, Itu kapan dilakukan Duduk istirahat <tuh> Pada rekaat yang hmm? nah. Pertama dan 6 <tuh> Yaitu duduk yang padanya Tidak ada tasyahud Kalau ada tasyahud Otomatis tidak duduk tasyahud Disunahkan duduk istirahah ya, Pada rekaat yang padanya Tidak ada tasyahud Sebelum dia Beranjak ke rekaat berikutnya Setelah sujud dia bangkit dari sujud kemudian melakukan jalsah al istirahat atau duduk istirahat sebentar Dan ini sunnah nah. Taib. Sebagian berpendapat ini hanya untuk lansia Orang yang sudah lanjut usia, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini ketika telah lanjut usia. Nah, tapi lah dalilah alaih, padanya tidak ada, tidak ada dalil bahawa duduk istirahat dikhususkan untuk orang yang sudah tua. Ya. Nah, walidalik sama saja, ya. baik dia masih muda atau sudah tua ya. Nah, duduk istirahat hukumnya adalah sunnah Nah, karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis Malik bin Al-Huwairits. Ya. Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu Bahasanya beliau melihat Nabi saw solat. Maka apabila beliau pada rekat witir, pada rekat yang ganjil, lam yen hauh hatayastawiya koi beliau tidak langsung berdiri, nam sehingga beliau duduk terlebih dahulu. Beliau tidak berdiri sampai beliau duduk naam terlebih dahulu. Inilah yang dikenal dengan duduk istirahat. Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik kita lanjutkan. Almas'alatu sadisah, mas'alah yang keenam. Fi sunaniha Tentang sunnah-sunnah di dalam sholat Wahia nau'an, sunnah-sunnah sholat ada dua macam sunanu af sunanu aqwal, ada sunnah afal wa sunnah-nu'aqwal Ada sunnah-sunnah yang berupa perbuatan Ya ada sunnah-sunnah yang berupa ucapan Atau zikir Atau doa ya. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua ini Ada sunnah perbuatan Ada sunnah ucapan Amma sunnanul af'al adapun pun sunnah Perbuatan ya. Sunnah gerakan Maksudnya ya. Sunnah yang berupa gerakan Dalam sholat adalah farov yadaini mengangkat kedua tangan makat takbirul ehram ketika takbiratul ehram waing der rukoo' dan juga ketika hendak rukoo' waing der rof iminhu dan ketika bangkit dari rukoo' wa hattuhuma akiba dan meluruskan kedua tangannya setelah itu yaitu setelah ruku' Abad dalilnya Malik bin al-Huwairits karena Malik bin al-Huwairits kan ida sholla kabbara beliau apabila salat maka beliau bertakbir yaitu Rasulullah sallallahu ya. Nah. Malik bin Al-Huairis, Malik bin Al-Huairis Malik bin Al-Huairis apabila beliau salat, beliau bertakbir. Wa dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka rafa'a juga apabila hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'a yadayhi dan jika mengangkat kepalanya dari ruku atau bangkit dari ruku juga beliau mengangkat kedua tangannya Wa haddatsa anna sallallahu alaihi wasallam sunna dzalik dan beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu Al hadis rawahu Muslim dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. berdasarkan hadis ini, nah para ulama beristinbat Disunahkan yang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Nah. Baik. <tuh> Ini pendapat sebagian para ulama. Berpendapat sunnah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Ya. Adapun masalah disyariatkannya tidak ada perselisihan. Bahwasanya disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Di tiga tempat ini Takbiratul ikhram Ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku Tidak ada perselisihan disyariatkan yang mengangkat kedua tangan di tiga tempat ini Atau terkhusus ketika takbiratul ihram, ya nah, Tidak ada perselisihan disyariatkannya mengangkat kedua tangan Ketika takbiratul ikhram atau ketika mengang, e, membuka sholat ya. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya Apakah wajib, apakah sunnah nah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah Dan ini yang dipilih dalam kitab ini Hukumnya adalah sunnah Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz Rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya Sebagian para ulama yang lain Berpendapat wajib Berpendapat wajib Aba dalilnya karena Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi alihi wasallam Melakukannya nah. Dan Aladjawam au mudawamah Secara terus menerus ya, Melakukan hal tersebut ya. Tidak direwayatkan atau tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam bertakbir ya takbiratul ihram kemudian tidak mengangkat tangan karena terus-menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dan beliau bersabda sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat nah berdasarkan riwayat tersebut sebagian para ulama berpendapat wajibnya karena kalau seandainya sunnah maka bisa jadi sesekali rasulullah sallallahu alaihi wasallam naa meninggalkan rof uliadein tidak mengangkat tangan ketika takbir Yaitu ketika takbir pada tiga tempat tadi Kemudian apa dalil tentang mengangkat kedua tangan ketika takbir dan juga ketika bangkit eh, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku nah di antara dalilnya tadi hadis Malik Ibn Huairits yang ada dalam kitab ini dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain nah di antaranya Hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya apabila membuka solat atau takbiratul eehrom. Wa'idah kab barolil ruku' dan juga apabila beliau bertakbir hendak ruku'. Wajdaru Fa'arosah minaruku dan juga apabila beliau bangkit dari ruku, Rofahuma ghadaliq beliau pun mengangkat kedua tangannya dan masih banyak dalil yang lain. Kemudian juga dalil Malik ibnul Fawwaz tadi yang ada dalam kitab ini dan beliau juga yang meriwayatkan hadis solu kamaruaitumuni usolli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita Mencontoh ya, tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan dalil-dalil tadi sebagian para ulama berpendapat wajib. Kemudian di sana ada satu tempat lagi untuk mengangkat kedua tangan. Namun dalam tempat ini para ulama berselisih. Itu kapan? Ketika bangkit dari Rokaat yang kedua Hendak menghadapi Rokaat yang ketiga Atau bangkit dari Rokaat yang genap ya. Hendak menghadapi Rokaat yang Ganjil nah. Sebagian para ulama Berpendapat Sunnah mengangkat Kedua tangan pada tempat tersebut Nah Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar <coughs> dalam Sahih Bukhari, bawasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ma'kan tidak dah kalau fasilah jika beliau masuk ke dalam solat kabara beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya wa demikian pula apabila beliau ruku, beliau mengangkat kedua tangannya wa idza dan apabila beliau mengatakan sami allahul liman hamidah beliau pun mengangkat kedua tangannya wa idza qoma dan apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua Beliau juga mengangkat kedua tangannya nah. Taib. Berdasarkan riwayat ini Sebagian para ulama berpendapat disunahkannya Mengangkat kedua tangan Setelah rokaat yang kedua Ketika menghadapi rokaat yang ketiga Riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. Kok ada perselisihan? Ada yang berpendapat tidak disunahkan. Ada, bahkan ini pendapatnya jumhur. Kalau jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak disunahkan mengangkat kedua tangan ketika menghadapi rokaat yang ketiga. Nah, mereka beralasan riwayat. Ibn Umar dalam Sahih Bukhari ya, Itu adalah riwayat yang Maukuf ya, Riwayat Yang maukuf ya, Hanya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala Juga meriwayatkan Nafsul hadis hadis ini juga dari jalan yang lain tapi ya. Karena Imam Muslim, Rabi Taala beliau, ya, walaupun muridnya Imam Bukhari, ya, tetapi tidak ada satu hadis pun dalam kitab sohiehnya, diriwayatkan dari jalannya Imam Bukhari. Nah, ya. Nah. Demikian pula Imam Muslim beliau muridnya Al Zuhli. Tetapi juga tidak ada satu hadis pun yang e, di dalam kitab sahih beliau dari jalannya Al-Duhli. Nah. Al-Duhli termasuk juga gurunya Bukhari. Nah. Kok bisa? Nah. Taib, ada sesuatu yang terjadi ketika itu. Nah. Ada sesuatu yang terjadi ketika itu antara Bukhari dengan Al-imam Al-Duhli. Rahimahullahu ta'ala. Sehingga Imam Muslim rahimahullahu taala memutuskan untuk tidak meriwayatkan dari keduanya dalam kitab sahihnya. Jadi riwayatnya dari jalan yang lain, dari masyayikh atau guru yang lain. Kan gurunya banyak, ribuan gurunya. Nah. Dari jalan yang lain tersebut, beliau meriwayatkan hadis ini juga. Tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Dan beliau tidak ada tambahan ketika bangkit dari rokaat kedua. Nya, enggak ada tambahan dalam Sahih Muslim enggak ada tambahan ketika bangkit dari rokaat kedua. Nah, karena ziyadah ini tambahan ini mutakalamun fi ada pembicaraan. Nya, nah di sisi para ulama ahlu hadis, yaitu diperselisihkan apakah ini Sampai kepada Rasulullah Ataukah tidak nah. Sehingga Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala dalam kitab sahihnya Tidak menambahkan tambahan ini nah. Dan Sebagian para ulama Alul hadis menyatakan Lafad ini Lafad tambahan Mengangkat kedua tangan ketika Bangkit dari rokaat yang kedua ya, na'am, Tambahan ini Ma'lulah Ada kecacatan padanya Sehingga Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala juga Tidak memasukkan Tambahan ini dalam kitab suhihnya na Al-Muhim Nah Sebagian mengatakan sunnah ya, Sebagian mengatakan tidak nah, Alasannya tadi yang sudah kita sebutkan Kemudian apa hukum? Mengangkat tangan Kedua tangan ketika mau, ruk, mau sujud dan bangkit dari sujud Pernah lihat orang seperti ini? Hah? Nah, nah, Ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud nah. Taib, Jumhur para ulama <tuh> Mereka berpendapat tidak disyariatkan Mengangkat kedua tangan Ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud Karena semua riwayat tentang mengangkat tangan ketika mau sujud atau ketika bangkit dari sujud semuanya lemah. Semua riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ya, dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yerfau Yidaihi Hagu Mankibaihi" iaitu, "Tertapak Salat" wajib kubbarul Ruku' wajib rafa' Ra'sahum dari Ruku'. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya apabila membuka solat, iaitu Takbiratul Ihram, dan apabila hendak Ruku' dan apabila bangkit dari Ruku' atau mengangkat kepalanya dari Ruku' wa la yafa'alu dzalika hina yasjud minas sujud dan beliau tidak melakukannya yaitu tidak melakukan mengangkat tangan ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud nah, ini sahih dalam sahih bukhari dan juga dalam sahih muslim sedangkan riwayat tadi yang menyebutkan adanya mengangkat kedua tangan itu di luar sahih bukhari dan di luar sahih muslim nah daid sekarang kalau ada hadis ya. Naam Lemah ya. Menyelisihi hadis yang Sahih nah. Menyelisihi hadis yang sahih Apa kedudukan hadis lemah ini? Ha? Lafadnya menyelisihi hadis yang sahih Kedudukannya apa? ketika perawinya siqah ya perawinya siqah dalam sahih bukhari muslim meriwayatkan dengan lafaz seperti ini ini perawinya lemah ya perawinya lemah dengan meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda apa kedudukan hadisnya mungkar hasan nah, hadis mungkar nah. semua riwayat tentang mengangkat kedua tangan ketika mau sujud atau ketika bangkit dari sujud itu na'am dha'ifah lemah ya bahkan riwayat yang sahih menyelisihinya seperti riwayat Abdullah bin Umar tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud nah Dalam riwayat Muslim ditambah lagi wala yarfa'aha wala yarfa'uha baina sajdatain dan beliau tidak mengangkat kedua tangan juga di antara dua sujud nah, tidak mengangkat kedua tangannya nah Kemudian, masih tentang mengangkat kedua tangan, sampai di mana seseorang mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Baik ketika takbiratul ikhram, atau ketika hendak ruku, atau ketika bangkit dari ruku. Nah, itu ada dua cara. Cara yang pertama, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Kata beliau, "Rohay itu Nabiya Alaihi Wasallam iftah at-takbir at fi salah, farafayyadehi hina yukabir hatta jalalah hadwa mankibey." Kau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka solat, ya, atau membuka takbiratul Ihram ya. di dalam solat. Sambil mengangkat kedua tangannya Ketika bertakbir Sampai beliau menjadikan kedua tangannya sejajar Dengan kedua bahunya Ini yang pertama Dalil yang lain juga ada ya Nah, Kemudian cara yang kedua adalah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya nah, sejajar dengan kedua telinganya nah. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Malik ibnul Hawiriz bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Izakbaro rafa'a yadayhi hatta hadza biha uzunai. Apabila beliau salat, Beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Malik bin Al-Huwairits beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, Bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. juga hadis Wa'il ibnu hujr beliau juga berkata raaitu an nabiy alaihi wasallam rafa'a yadayhi nadkhala fis shalah aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk dalam salat ya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya nah, karena riwayat-riwayat di atas sahih ya ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya. Kemudian riwayat yang berikutnya sejajar kedua telinganya. Ya. Maka Naam boleh melakukan eh, kedua-duanya. Yang mau melakukan sejajar bahu ada dalilnya. Demikian pula yang melakukan sejajar kedua telinganya ada dalilnya. Tapi nah. dan yang lebih utama mengamalkan yang ini terkadang, yang itu terkadang. Nah, agar supaya mengamalkan e, kedua-duanya, ya, karena kedua-duanya sahih datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lain dinamakan dengan apa? Khilafat Tanwuh. Nah, perbezaan antara dua jenis ini. Terakhir, saya akan membincangkan perbezaan antara dua Kemudian masalah selanjutnya atau sunnah yang berikutnya Wa wadu aliyamin ala shimal yang selanjutnya diantara sunnah-sunnah sholat ya, adalah wadu aliyamin ala shimal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Wajahalahuma ala sodirihi halakiyami dan menjadikan kedua tangannya di dadanya halakiyami ketika berdiri solat. Naam. Ini masalah berikutnya tentang masalah meletakkan kedua tangan eh melatakan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Nah Ini pun tidak Lepas dari adanya khilaf Perselisihan Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan wajib nah, Demikian pula tata caranya Ada yang mengatakan di atas dada Ada yang mengatakan di atas e, pusar ya. Ada juga yang di bawah pusar nah, Bagaimana Nah penjelasan hal ini Ya Nah, Butuh waktu yang Banyak untuk menjelaskan hal yang seperti ini Dan waktunya sudah selesai Nah, Sehingga insyaallah pembahasan yang kedua ini Kita baca pada pertemuan yang akan datang Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Wa astagfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin